apa suntuk kamu suntuk sama aku aku suka sama aku suka s... aku suka sampah pasti kamu nggak jelas banget ngomongnya bukan maksud aku aku suka sama kamu aku nggak suka sama kamu kamu nih makaku aja nggak apa lagi pacaran bisa jadi gagu kali Ugh.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 Nanti aja deh, apa bedanya Nikola Saputra sama aku? Ya iyalah beda, Nikola Saputra ganteng, kamu gak sama sekali Aku kira kamu kesini mau ngajak aku ke suatu tempat yang indah Taunya gak jelas sama sekali kayak gini Mas. Ya, kok pergi, bedanya Monas sama kamu itu Monas punya Jakarta, kamu punya aku Kalau Nikola Saputra main ada Dengan Cinta Kalau aku apa-apa diawali dengan cinta. Beb, Beb Bebe, uh, kamu suka nggak sih cowok-cowok uh, romantis seperti itu? Suka banget, apalagi kalau cowoknya kayak kali lagi, Brown. Oh ya? Kebetulan banget dong. Oh ya? Aku punya isi loh buat kamu. Oh ya? Coba mana aku mau dengar. Dengarin ya. Wahai sang cinta.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 uh, kita dapat udara yang sehat, Don't dapat toksik dia istirahat, terus aku mau kasih kamu surprise, kamu suka nggak ya? ini surprise-nya, kamu dengerin ya. ah sulit so banget sih. Ini judul lagunya Bilang I Love You Dari Soulja Jadi maksudnya adalah Aku mau bilang kalau aku Itu cinta banget sama kamu Kali ini kita mau membahas tentang bagaimana Caranya lu menyampaikan cinta lu ke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 cewek itu mau mau disuruh-suruh mau di apa enaknya mau itu ikhlas nggak ikhlas sih lo harus begitu memang siapkan kata-kata kata manis kalau ditolak tapi aku sayang sama kamu aku cinta sama kamu aku nggak sayang sama gitu. kamu kan aku ditolak jadi setelah dia tolak ya kalimat-kalimat tapi contohnya misalkan maksud aku aku tuh sayangnya sama kamu sebagai adik adik adean yang kelima respon positif dari cewek Jadi jangan nembak dulu kalau nggak ada respon positifnya Ayo, dari cewek, oke? Okay? Contohnya gimana respon positif? Misalkan kayak gue ngajak uh, dia ke taman, terus dia mau gitu kan, kemungkinan besar 90% dia mau gue nembak. Yep. Atau dia mau jadi pacar gue. Tinggal Atau gimana? cuma mau jalan-jalan aja ke taman. Nah itu dia, makanya. Atau dia, nah, makanya itu 90% dia pasti mau. Lu harus, ini penting nih, lu harus berdoa, dekat diri sama Tuhan. Supaya kalau misalnya lu ditolak, gagal, ya lo gak gila-gila banget ya Lo harus jadi cowok yang romantis yep. Bawain bunga, coklat, bunga bangke Oh, romantis banget Satu lagi, misalnya kalau lu gak punya duit buat beli bunga buat Beli coklat, kan ada yang gitu, amsyong ya kan Kayak gue ke dia nih, lagi bokeh Nah, terus sekiranya mungkin lah kalau buat ke dia kan contohnya misalkan gue kasih dia lagu Soja, Bilang I Love You Di CD-nya tuh ada tuh, track 2